Ya, Insyaallah. Karanganyar, ya. Keragam, yang tergabung dalam satu nama, apalagi kalau bukan gaduh komuniti, ini boleh dan pantas kita katakan ya. sebagai paket kumplit, kumplit, uh, kekompakannya, kumplit.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 Apa ya mbak? Apa ya? Aku gak, Napa mbak? Aku nyedok, saya nyiptak nih. Eh, bentar, Ah, oh, nyedam kelangan seribu. Oh, nyedam kelangan. Siap. Apa sih? Enggak buat Karanganyar ya? Terima kasih buat nantang, berterima kasih okay. kepada Karanganyar Keragan Rembang Jawa Tengah. Lebih-lebih terima kasih kepada Gadung COMMUNITY Woo! Insya Allah panjenengan semuanya dilimpahkan rezekinya Amin. bagi dulur-dulur pelaut, dulur nelayan ya. ya.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 Nasja, atti låt. Du han jag igen krimala dö bahai kia Did I love <laughs> Sudah, makasih aja. Gak mau cium aku. Mau? Sini sini. Eh, seneng.